Assalamualaikum Sederlun, berita malam medisi hari ini Jumat 28 Desember 2018 dibacakan Ardiansyah. Penyebar video ma'ruf amin pakai baju sinterkelas dibawa ke polda Aceh. Petani pintu rimba sulit angkut hasil kebun karena jalan sering longsor. Jembatan pauh delima yang rusak parah rawan kecelakaan.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 Zdarlun, Tim Satreskrim Polres Lok Smawera menangkap pria berinisial S asal menasah rayu, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, karena menyebar video Ma'ruf amin Pakai baju Sinterklas saat mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kamis kemarin S dibawa ke Polda Aceh untuk proses hukum lanjutan. Dari informasi yang dihimpun, penangkapan berdasarkan laporan kepolisian 25 Desember 2018, Sehingga pihak Polres Lok Semawe mendapat perintah dari Mabes Polri untuk melacak pemilik dari akun DS Youtube yang diduga menyebarkan video Ma'ruf Amin yang menggunakan baju Sinterklas. Pada Rabu sore, tim Satreskrim Polres Lok Semawe yang langsung dipimpin Kasatreskrim Ibtu Rizky Adrian berhasil menangkap S di kawasan Nisa Macu Utara. Selanjutnya S dibawa ke Polres Lok Semawe untuk proses pemeriksaan. Kasatreskrim Polres Lok Semawe Ibtu Rizky Adrian membenarkan telah mengamankan S. Dalam waktu 24 jam pihaknya melakukan penyelidikan termasuk memeriksa saksi ahli ITE dan ahli bahasa. Selanjutnya dilakukan gelar perkara dan S. ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin S. diboyong ke Polda Aceh untuk menjalani proses hukum. Sudarlun sebagian besar petani di wilayah Pintu Rimba, kecamatan Perdada Biren, masih kewalahan mengangkut hasil kebun. Pasalnya ruas jalan ke Pintu Rimba sering longsor. Beberapa petani mengatakan ruas jalan ke kebun mereka sering tertimbun longsor tanpa penanganan, sehingga saat musim penghujan, lahan di perbukitan ambruk dan menutupi ruas jalan. Kondisi jalan yang licin sulit dilintasi dengan sepeda motor apalagi membawa hasil kebun untuk dipasarkan, sehingga petani terpaksa memanggul hasil kebun bila ingin dibawa pulang sebelum dipasarkan sebab tumpukan tanah menutupi badan jalan sepanjang 20 meter. Selain tertimbun longsor, kondisi ruas jalan juga rusak parah sehingga sulit dilintasi kendaraan. Guna memudahkan transportasi roda dua bagi petani, pemerintah daerah harus segera memperbaiki jalan tersebut karena akses satu-satunya menuju kebun. Sedarlun jembatan De 5 yang terletak di Jalan gerung Rebe, Kecamatan Delima, Pidirawan, kecelakaan karena rusak parah bahkan sudah banyak memakan korban yang jatuh ke sungai saat melintas jembatan sebab kondisi besi beton jembatan yang miring sehingga pengendara rawan terperosok. Anggota DPRD KPD Tengku H. Abdullah Ali mengatakan jembatan Pau Deli 5 rusak mengalami miring diterjang banjir beberapa waktu lalu. Jembatan itu sangat vital bagi masyarakat karena itu eksekutif diminta segera memperbaiki jembatan Pau. Selain jembatannya rusak, pihak pansus juga menyorot beberapa titik jalan Masih memprihatinkan di Kecamatan Delima Yakni Sagu Jambe yang terletak di antara Pidi dan Delima Panjang jalan yang rusak 5 km namun yang diperbaiki hanya sekitar 1,5 km Sisanya 3,5 km rusak parah sehingga sulit dilintasi kendaraan Menurutnya pihak Gampung telah berulang kali menabur plastik di titik lubang jalan untuk memudahkan akses kendaraan Namun karena musim hujan sehingga tidak bertahan lama DPRK berharap pemerintah menangani semua kerusakan jalan di PD agar tidak menghambat perekonomian warga. Sudarlun Polri bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan evakuasi warga yang tinggal di pulau-pulau yang dekat dengan Gunung Anak Karakatau ke tempat yang lebih aman. Evakuasi dilakukan menyusul peningkatan status Gunung Anak Karakatau dari waspada menjadi siaga. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Dedi Prastio mengatakan evakuasi warga yang berada di sekitar Gunung Anak Karakatao masih terus dilakukan. Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, Polri akan membantu semaksimal mungkin proses evakuasi. Menurut Dedi tidak ada kendala saat melakukan evakuasi warga sekitar Gunung Anak Karakatao. Namun tantangan yang dihadapi adalah gelombang air laut. Ia mengatakan Polri juga menurunkan tim untuk memberikan alamat Rehabilitasi sosial atau trauma healing bagi korban tsunami Selat Sunda. Tim Trauma Healing Polwan terus melaksanakan tugas di sentra-sentra pengungsian. Selain itu dapur lapangan Brimob terus memberikan bantuan. Distribusi logistik bantuan ke sentra pengungsi juga masih dilaksanakan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evka. Sudarlun, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan bantuan bagi desa di sekitar selat Sunda yang terdampak bencana. Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, mengatakan di tahap pertama tiap desa akan menerima 50 juta. Untuk itu, tim di posko penanganan perlu mendata desa yang rusak akibat tsunami. Cahyo mengatakan dana tersebut akan diberikan langsung kepada kepala desa masing-masing melalui bupati. Bantuan diharapkan dapat memulihkan operasional pemerintahan setempat sehingga dapat melayani masyarakat. Nantinya Gubernur akan menentukan total anggaran yang dibutuhkan untuk proses rehabilitasi wilayah yang terdampak. Cahayu meyakinkan Gubernur Banten Wahidin bahwa anggaran untuk proses rehab tersedia. Hal tersebut juga menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk menggelontorkan dana perbaikan rumah. Cahyo menambahkan pihaknya juga tidak masalah jika pemdas setempat ingin membantu rehab dengan anggaran pendapatan belanja daerah. Menurutnya prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemendagri adalah agar pemerintah daerah bisa pulih kembali. Sudarlun Polda Papua pada 2019 akan membangun markas Brimob di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya Papua. Markas Brimob itu nantinya akan diisi kompi khusus dari Brimob yang bertugas menangani konflik terutama dengan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di wilayah pegunungan Tengah Papua. Kapolda, Papua, Irjen Polisi Martuani Sormin Siregar mengatakan lahan pembangunan markas BRIMOB merupakan hibah dari Pemda setempat. Nantinya satu kompi khusus BRIMOB akan berjumlah 100 personil dilatih khusus di Kabupaten Lanujaya mengingat daerah tersebut cocok untuk membina seorang prajurit. Saat ini, Polda masih melakukan perekrutan siapa yang bakal ditugaskan dalam kompi. Pastinya fisik mereka harus sehat jasmani dan memiliki pemahaman intelijen yang kuat. Kompi khusus ini disiapkan untuk menyelesaikan segala macam konflik yang terjadi di wilayah pegunungan tengah Papua, khususnya penanganan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita malam, edisi Jumat 28 Desember 2018. Berita pagi Serambi FM bisa dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.